terima kasih Pak Hamdan jadi kalau Pak Hamdan tadi tidak sempat kasih peringatan, karena memang sudah terbiasa kalau mantan hakim itu nutuk palunya itu pas pada waktunya jadi sudah terlatih tadi juga, jadi inilah salah satu bagian dari topik kita ini kan membangun kebersamaan perat ini kalau di lapisan elitnya sudah seperti ini nanti akan turun sampai pada tingkat bawah maka kita akan menyaksikan Indonesia yang berkemajuan itu terwujud yang terakhir ini adalah akan disampaikan oleh yang mulia Tuan Guru Bajang Dr Haji Zainul Masdi MA, Roy Isam, Pengurus Besar Nado Tulwaton Diniyah Islamia, Saglegos Belanda adalah Gubernur Kesayangan Nusa Tenggara Barat. Falia Falwal Masguram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Yang sama-sama kita hormati Yang saya muliakan Pak Dr. Abdul Mu'ti, Bapak K. Haji Kemudian abang saya, Bapak Dr. Hamdan Zulfa Kemudian Bapak K. Haji Imam Pitudo Bapak K. Haji Nazar Haris Dan bapak-bapak para tokoh sesepuh Muhammadiyah para perwakilan Muhammadiyah, dan seluruh pemirsa TV-mu di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. <tuk> Alhamdulillah, uh, Bapak-Ibu, pertama terima kasih saya sampaikan kepada uh, sahibul baik. Ya. Ini wajib saya sampaikan uh, terima kasih setulus-tulusnya karena saya diundang dan diberi kesempatan untuk bersilaturahim langsung Dengan para tokoh ormas Islam Para sesepuh organisasi Islam Dan juga seluruh warga Muhammadiyah dimanapun berada melalui TVMU InsyaAllah silaturahim seperti ini memang Kita banyak teori di dalam memperkokoh ukhuwah, Tapi menurut saya salah satu yang paling asasi adalah Memperbanyak perjumpaan di antara kita jadi secara sederhana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan menyampaikan kepada kita semua bahwa kalau mau saling mencintai ya perbanyak perjumpaan itu, perjumpaan dakwah, perjumpaan keilmuan, perjumpaan pengajian, perjumpaan apapun yang baik-baik. Insya Allah kalau sudah banyak perjumpaan akan saling tukar gagasan, tukar pengalaman, akan hadir rasa cinta dan kasih sayang, Bapak Ibu. Uh, saya uh, syukur dan uh, senang karena selain hadir bersilaturahim juga dikasih giliran yang terakhir mereka kesempatan ini alhamdulillah. Jadi sudah kita serap semua ya, serap semua kita dengar dan sudah cukup saya pikir ya hal-hal yang beliau-beliau sampaikan mulai dari mikotnya Syekh Imam ya ini. Uh, mengingatkan kita bahwa ada hampir uh, 170 ribu saudara-saudara kita si se-Indonesia sedang menaikkan ibadah haji, lebih dari 2 juta sekarang bersiap untuk uh, berjalan ke puncak haji pada saat wukuf di Arafah. Kita doakan semoga semua mendapat haji mabrur. Nazar, jadi itu sudah mengundang kita ke kebun beliau di surga ya. Bilallah satu-satunya pimpinan umat Islam yang sudah punya kapling di surga ya, alhamdulillah kita kita minta doa juga sama beliau nih gimana resepnya supaya bisa dapat kapling. Jadi iya. Uh, yeah. Kemudian uh, Abang Hamdan terima Hamdan ini tadi dokter uh, Abdul Mufti itu keliru dia. Dia menyampaikan Tuan uh, Guru Bajang, ada support saya Tuan Guru Bajang, gubernur, santri contoh pemimpin dari santri yang berhasil. Dia lupa bahwa Bapak Dr. Hamdan Zulfa Ini juga seorang santri tulen Sebenarnya Cuman memang nasibnya santri itu ya begitu Bapak-bapak ya Kayak Pak Imam itu doh itu santri Rambutnya panjang ya Ya model-model kayak saya itu santri Tapi kalau yang ganteng-ganteng seperti Pak Dr. Hamdan Zulfa itu tidak disebut santri ya Nah ini juga bagian Ini menurut saya yang perlu direkonstruksi Ya oleh Muhammadiyah bahwa santri itu tidak mesti ya santri itu bisa berwujud macam-macam ya. bisa menjadi ketua hakim uh, ketua mahkamah konstitusi dan sebelumnya juga presiden Republik Indonesia Gus Dur Allah Yarham dan insya Allah juga semua ruang-ruang yang hebat untuk pengabdian di Republik ini juga sebenarnya dan sesungguhnya sudah diisi oleh santri-santri Alhamdulillah kita bersyukur Uh, bagi saya sebenarnya Bapak Ibu lebih dari uh, penyampaian masing-masing tapi hadir bersama dan bersilaturahim seperti ini ini tidak bisa dihargakan ya. Inilah yang menurut saya kalau di dalam ungkapan Arab itu annasu ala dini mulukihim. Masyarakat itu akan mengikuti perilaku dari pemimpin-pemimpinnya. Kalau tokoh-tokoh ormas Islam itu memperbanyak perjumpaan Banyak hadir di dalam forum bersama Dengan tulus dan ikhlas bersama-sama Apalagi forum itu kemudian diisi dengan pembicaraan bersama-sama tentang umat Maka saya yakin betul Bahwa banyak lapisan dari para anggota organisasi masing-masing itu Yang otomatis akan beruhuah Karena dia lihat pemimpinnya beruhuah tapi kalau kita sebagai pemimpin jarang-jarang ketemu, jarang-jarang yeah. saling mengundang. Atau kita berstatement dari jauh satu sama lain yang mungkin saling menafikan, pasti umat akan menangkap itu sebagai sinyal putusnya Uhuwa. Maka pada malam hari ini, pahala yang paling besar untuk TV-mu, insya Allah. Kemudian yang kedua untuk PP Muhammadiyah, dan insya Allah untuk kita semua, Inilah langkah kita untuk menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia ini sesungguhnya umat yang satu. Inna Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin tambahkan beberapa hal saja. Pertama, berukhuwah menurut saya harus dilandasi dengan sikap hati dan kesadaran. Kesadaran apa? Pertama bahwa kesadaran kita semua Agenda umat di Indonesia, atau kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lebih umum, lebih universal, agenda bangsa ini tidak akan mungkin diselesaikan oleh satu kelompok saja. Agenda umat di Indonesia juga tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu ormas saja. Sebesar apapun ormas itu. Apalagi kalau ormasnya kecil. Nahdlatul Watan itu katanya di NTB itu Ormas yang paling besar Tapi secara real Di dalam keseharian Menangani problematika umat Banyak situasi-situasi di mana Nahdlatul Watan itu Bisa tidak berdaya Untuk menangani masalah itu Butuh uluran tangan dari organisasi yang lain Bahkan butuh uluran tangan Dari yang tidak berorganisasi Artinya apa? Bahwa Agenda umat tanggung jawab itu adalah Tanggung jawab yang mutakafiah Di atas Semua bahu-bahu kita Bersama-sama Ini harus menjadi kesadaran kita Bahwa ini tugas bersama Yang kedua Kesadaran bahwa Perbedaan itu Bukanlah sebab untuk kita Saling menjauh Satu sama lain Ini bapak-bapak ibu mudah di retorika, kan tetapi sering terpeleset kita, di dalam uh, di dalam keseharian, di dalam amalia kita kita sering sekali ya contoh di Nahdlatul Waton saja, sebagai muhasabah kepada kami wacana-wacana yang dikembangkan itu, seringkali kemudian dimaknakan oleh umat bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang destruktif. Padahal perbedaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kebaikan dan kemuliaan. Saya punya guru, Syekh Abdul Wahab Ashyaroni. Saya katakan guru karena saya punya sanat kepada beliau. Beliau menyampaikan dalam kitab beliau Mizan Al Kubro bahwa semua pendapat-pendapat ulama mazhab Mau sebut mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan bahkan mazhab-mazhab Muqtabari yang lain, itu sah dan valid pada tempat dan kondisinya masing-masing. Jadi itu sah dan valid pada tempat dan kondisinya masing-masing. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa selama masih dalam ruang, yang memiliki dasar dan dalil yang jelas untuk mengklaim bahwa dia lebih baik dan lebih benar. Bahkan kalau kata kaidah usuliyah itu al-amru idza daqa ittasa. Sesuatu itu kalau dia menyempit otomatis dia akan melebar. Sesuatu itu problem itu ketika dia terasa sangat problematik dan uh, apa? Uh, sangat Uh, apa namanya itu uh, si malakama apa tuh ya si malakama itu nah dilematis problematik pada saat yang sama ada mekanisme internal di mana dia kemudian menjadi elastis dan itu kaedah usuliyah yang diterapkan di banyak tempat contoh ini kan kalau di Indonesia itu banyak pengikut mazhab syafi'i termasuk saya misalnya Cuma kalau saya pegang mazhab syafi'i pada saat tawaf, itu enggak selesai tawaf saya. <tik> sampai hatta yalijal jamalu fissamil khiyat, enggak bakal selesai. Ya, sampai onta masuk di lubang jarum. Kenapa? Karena oke, okay, saya tidak mas tapi saya mamsus. Saya tidak menyentuh perempuan, tapi saya pasti tersentuh. Kalau menurut pendapat mazhab syafi'i yang rojih, Mau menyentuh, mau tersentuh, batal uduk bawa bisa bayangkan enggak Kalau semua jemaah haji Indonesia yang mazhabnya Syafi'i itu berpegang pada mazhab itu Bubar tawaf itu Karena setiap putaran mungkin seribu dua ribu keluar dari barisan Mau uduk lagi Kan susah pak Tapi otomatis ketika itu ya Kita bisa bertaklid Misalnya saya sengaja ketika akan tawaf ya saya bertaklid kepada mazhab Maliki, kepada mazhab Hanafi, kepada mazhab yang lain. Jadi semua itu valid pada tempat, situasi, dan kondisi yang ada. Jadi perbedaan pendapat itu adalah kekayaan, bukan kesulitan buat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesadaran bersama untuk mari kita melakukan proses tangkiah yang serius terhadap khazanah keilmuan Islam, yang kita terima selama ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau ada praktik-praktik ya, yang katakanlah seperti misalnya, disampaikan oleh Ustadz Nazar Haris tadi, yang aneh-aneh tidak -aneh, sesuai sama akidah Islam, saya bisa pastikan bahwa kalaupun itu didasarkan pada satu tulisan tertentu pastilah tulisan itu lahir kalau kata ulama fi asril inhitot pada masa kemunduran Islam. Jadi semua hazanah keilmuan itu kan, rumusannya adalah kullu intajin ilmi huwa intajun tsaqafi fi nafsihi. Bahwa semua uh, produk keilmuan itu pada saat yang sama dia produk budaya. Maka kalau bapak-bapak mau melihat produk keilmuan Islam yang hebat, yang mulia, bacalah buku-buku yang dikarang oleh ulama pada masa kejayaan Islam. Jangan pada masa ke kekalahan Islam. Pada masa kemunduran Islam. Pada masa misalnya uh, ulama itu berada di negara Islam yang dihancurkan oleh musuhnya misalnya. Maka tercerminlah pada tulisan itu ada bau kekalahan, ada apologetik, ada tulisan-tulisan yang hurafat-hurafat. Siapa yang baca misalnya Mangkola, subhanallah, maka diciptakan dari setiap kata itu dia dapat 70 sorga. Dalam setiap 70 sorga ada masing-masing sorga 70 pintu. Setiap tujuh pintu itu ada pintu kecil lagi tujuh puluh Dalam setiap pintu kecil ada bidadari Dan Setiap oh, panjang itu. Kenapa? Karena sudah kalah di dunia Maka membuat oh, Ini bukan Ustadz Nazar ya Itu itulah Seperti itulah karakter Dari sebagian Hazanah Turos yang kita warisi tapi itu tidak banyak cuman memang ada sebagian yang itu masih dibaca oleh kita maka tugas kita menurut saya adalah kita benar-benar melakukan tangkiah ilmiah ya kita melakukan verifikasi kesahihan dari riwayat-riwayat dari dasar-dasar yang digunakan untuk pengamalan-pengamalan masyarakat letakkan dia pada Al-Quran dan Sunnah. Serta pendapat para ulama yang muktabar. Maka pada akhirnya nanti kemudian akan terjadi akumulasi pengetahuan yang lebih sahih dan lebih baik. Dan itu akan mendekatkan kita. Saya meyakini Bapak Ibu bahwa proses Keilmuan itu kalau digunakan dengan baik, ya, itu akan mendekatkan kita satu sama lain. Dulu Imam Ahmad bin Hambal pernah menyampaikan, dan ini juga terjadi berulang-ulang kan, sejarah itu repetisi. Bahwa Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, La zilna nal nal'anu ahlal ro'i wa yal'anunana hatta ja'ashafi'i fa mazzaja bainana. Kami ini tidak henti-hentinya di mimbar mimbar kita laknat ahlur roi. Orang yang pakai rasio. Padahal pada zaman itu yang disebut ahlur roi atau para rasionalis itu sebenarnya juga orang-orang yang sangat konsisten pada nas. Cuma perspektifnya berbeda. Seperti Imam Abu Hanifah dan kelompok-kelompok ahli Irak pada waktu itu. Wayal Anunana dan sebaliknya juga para rasionalis itu selalu melaknat kami para Katakanlah ahlul hadis atau tekstualis. famazaja Kemudian datanglah Imam Syafi'i menciptakan metodologi yang bisa merangkum kekayaan dua hazanah ini. Kita perlu Bapak Ibu untuk konteks Indonesia, misalnya Islam Indonesia ini. Yang ada hidup berkembang di Indonesia. Ya Majlis Tarjih Muhammadiyah. Kemudian Majlis Bahsul Masail NU. Kemudian Ormas-Ormas yang lain. Ya marilah kita buat Hal-hal Katakanlah usus ilmiah Untuk memperkuat uhwah kita Saya kok yakin Bapak Ibu Kalau kita bicara dengan hati yang uh, Tenang Dengan kejernihan Niat hati Ketulusan niat Maka kita bisa akan sampai pada kedekatan Insya Allah Kemudian uh, Yang terakhir uh, Kesadaran bahwa kita perlu menemukan uh, agenda bersama yang tadi sudah beliau sampaikan Dari Pak Kiai Imam, kemudian uh, Bang Hamdan, kemudian uh, Pak Kiai Nazar Haris Perlu ada agenda bersama kita Ya agenda bersama kita menurut saya kalau konteks NTB misalnya Bapak Ibu ya. NTB itu Islamnya nggak usah diragukan ya. NTB itu Islamnya adalah Islam yang 170, ta 170 tahun diduduki, dikuasai, dalam tanda kutip, bahasa lugasnya dijajah oleh Bali Timur, tidak seorang pun beralih menjadi seorang Hindu. Boleh lidahnya orang Lombok itu agak-agak mirip sama orang Bali. Ya. Seperti lidah saya misalnya. Pakaiannya pun adatnya agak ada kemiripan, tetapi agama tidak bisa bergeser. Jadi, Islam di NTB itu kuat dan kokoh. Tetapi agenda kita memang untuk NTB adalah bagaimana membangun ekonomi umat. Jadi kami ingin belajar ya dari tempat-tempat di mana ekonomi umat itu bisa dibangun, dan disinilah tempat di mana ormas-ormas Islam juga bisa melakukan inkubasi di dalam kesuksesan pembangunan ekonomi ini. Muhammadiyah, jangan hanya sukses sendiri, urusan ekonomi umat. Yeah. Bagi-bagilah kesuksesannya kepada yang lain. Yeah. Nahdlatul ulama juga, jangan sendirian sukses di dalam bagaimana membangun basis pesantren, pengajian yang kokoh-kuat, dan menjadi jaring pengaman untuk menjaga di bawah. Bagi-bagilah kepada yang lain. PUI juga demikian. Bagaimana membangun kekuatan-kekuatan yang luar biasa, berbasis mulai dari Jawa Barat terus menyebar ke seluruh Indonesia, bagi-bagilah dengan yang lain. Jadi menurut saya, kita perlu saling berbagi cara-cara untuk membangun. Dan untuk NTB terus terang, memang agenda kami adalah bagaimana membangun Kekuatan umat melalui kekuatan ekonomi. Alhamdulillah, Nusa Tenggara Barat itu 2015 adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Kemudian 2016 ini sampai semester satu, kita juga pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi. 2015 itu pertumbuhan kita sampai 21 persen. 2016 ini semester pertama 9,9 persen. Dan itu adalah buah dari kerja bersama Umat yang ada di NTB Mudah-mudahan bisa terus Maju ke depan Dan disinilah letak uh, Ruang yang sangat luas Bagi Ormas Islam untuk Terus memberikan kontribusi Yang nyata. Semoga Allah mengudahkan Wallahumma'fikualahdi ila sebilur rasad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada Ton Guru Bajang. Tadi sengaja saya beri waktu lebih luas dari beliau karena jaraknya lebih jauh dari narasumber yang lain. Baik ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin ada pertanyaan. Nah ini Bapak yang dari Gorontalo Pak. Jadi yang jauh, ketemu yang jauh. Jadi NTP kemudian Gorontalo. Kemudian dari Ibu satu. Ini satu dulu. Dua jadi... Dari Gorontalo, kemudian sama Ibu. A'udzubillahiminehsaitan rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur hadir pada kesempatan ini. Dengan hadirnya Bapak-bapak yang pengumum ke-pengumum ke agama ini. Ini satu kemajuan yang besar Pak. Kita mengharapkan persatuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh. Kita dulu cuma bersatu-satu. Akhirnya tidak terjadi persatuan tapi persatean. Dalam konsep, dalam kemajuan. Sekarang Alhamdulillah sudah bersatu-satu. Padahal kita harus dan berpastabikul hairat berlomba-lomba dalam kemajuan ini sudah satu kemajuan kemudian ada pesan dari bupati kami kebutuhan rektor universitas Muhammadiyah Gorontalo kalau bisa bulan ini bisa forum seperti ini akan diadakan di Gorontalo bergilir seluruh Indonesia Pak. Gorontalo yang pertama siap ini pesan dari bupati kita kebutuhan rektor maunya jangan hanya di Jakarta saja tapi seluruh Indonesia bergilir Insya Allah makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo. terima kasih berikutnya Ibu silakan dikenalkan dan dari mana Ibu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Samsidar Sregar dari Sekretaris Aisyah wilayah DKI Jakarta Tadi sudah kita dengar bahwa dalam memperkuat ukuah adalah dengan akidah Dan juga tadi dari NTB bahwa kita harus ada menjadi agenda bersama. Kedepan DKI tentunya perlu ada kerjasama umat Islam. Kita ada tugas kita bulan dua besok akan ada memilih gubernur muslim tentunya. Itu adalah kerjasama umat Islam yang pertama. Tidak ada kata lain walaupun maaf ya, mungkin dari NU ada pemuda NU-nya memang jadi tim sukses dari seseorang itu kan, bisa kacau ini ya bisa kacau, nah ke depan perlu kita undang supaya tahu kenapa memilih yang bukan seakidah kenapa mendukung yang memang jelas-jelas bukan seakidah dengan kita itu saja jadi agenda besar kita kerjasama umat Islam adalah memilih gubernur muslim untuk DKI Jakarta, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu lagi saya berikan yang dari Garut. Eh, Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Soleh dari Garut. Majelis tabligh seluruhnya 14 orang. sini 16 semuanya. Dan menghadiri eh, pengajian bulanan ini pertanyaannya untuk seluruhnya ini enggak menyangkut tentang hadis tapi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 eh, perlu dipikirkan bersama sebab di tempat saya dari rumah motor segalanya itu selalu dari riba Pak dan itu riba paling kecil kan eh, dalam hadisnya itu sama dengan menjinahi ibunya sendiri. Bagaimana baik Bapak yang SI ya, yang pertama, kemudian Bapak yang Nahdatul wathon atau seluruhnya, Bapak Dokter, Haji Profesor dan sebagainya, saya minta jawaban supaya Islam bersatu untuk memerangi yang namanya riba itu. Sekian. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena waktunya jam 10 harus selesai kami berikan pada para nasembar satu menit satu menit dari iya dari ujung Pak Nazer. Ya Bismillahirrahmanirrahim, satu menit jadi untuk masalah riba memang itu masalah yang krusial dengan masyarakat kita, cuma dalam Sirah nabawiyah, kalau kita baca itu hikmatu tashri dalam masalah riba itu penghapusannya belakangan paling akhir yang diluruskan masalah ekonomi itu adalah masalah riba, paling akhir ya, bahkan itu sudah masuk ke dalam haji wadah ya. jadi bukannya kita tidak prioritas pembahasan tentang memberantas riba, tapi kita bangunlah sendi-sendi fundamental kebangkitan umat ini dari sisi ekonomi, dari sisi politik dan lain sebagainya, nanti di ujungnya kita berantas riba kemudian ibu ya tentang pilkada ya. pilkada ini seharusnya umat islam punya komitmen bersama Dan kita tidak mentolerir umat Islam kok jadi mendukung yang non-muslim. Ya. Bahkan, bahkan, sampai seorang Kwi juga mengatakan, haknya umat Islam untuk memilih yang muslim. Gak boleh dibatasi, dan itu bukan sara. Untuk tidak mau memilih yang non-muslim itu bukan sara. Itu adalah ajaran agama sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya. Dan itu sesuai hak umat Islam untuk menentukan pemimpinnya harus muslim. Terus tadi yang pertama ya Pak ya, silahkan Pak, kita siap insya Allah. Hadanallah wa'alaikum. Ya, terima kasih. Jadi untuk masalah riba itu yang kami bisa lakukan misalnya di NTB, ya kan ada pendekatan kultural struktural. Kalau yang kultural ya melalui tuan guru-tuan guru dan semua tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Termasuk dari keluarga juga, pendidikan Islam. Yang secara struktural yang kami lakukan, pertama kami e, menyiapkan konversi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah, jadi full konversi. Dan kalau itu terwujud, Insyaallah 2018 akan menjadi bank daerah yang full menjadi Syariah kedua setelah Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Insyaallah. <tuk> Kemudian juga kami sedang menyiapkan Raperda untuk perubahan PDBPR NTB yang menjadi e, payung dari seluruh BPR milik pemerintah daerah seluruh NTB, itu juga dirubah dikonversi full menjadi PD PT BPR NTB Syariah. Itu bagian kecil ya, upaya untuk bagaimana memudahkan agar jangan hanya kita melarang, tapi juga menyiapkan pengganti yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini uh, benar tadi apa sampaikan, memang riba itu yang terakhir ya yang di apa yang dihapus diharamkan dan saya kira kesadaran terakhir kita juga pada saat sekarang ini uh, urusan dagang <susur> nah, ini Selama ini pendidikan, sosial, dakwah, apa, tapi kita ketinggalan urusan ini sehingga semua dikuasai oleh orang lain. Semua terbelit dalam riba. Kita mulai sekarang bersama-sama urusan itu. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah kena giliran kita yang terakhir nih. Jadi pak kalau tadi bersatu kita teguh, bercerai, kawin lagi kalau di NU. Nggak guyon pak. Jadi kita nggak akan bercerai lah. Kita sudah bersama-sama di sini berjamaah dan insya Allah kalau kita sudah biasa sholat berjamaah, ekonomi kita belum berjamaah, politik kita belum berjamaah. Bagaimana menjamaahkan jamaah ini? Yang penting itu satu. Yang kedua pendek katanya ini. Yang kedua soal bagaimana kita menyongsong hal-hal ke depan. Nah tadi riba dan lain sebagainya. Kita sudah sering silaturahim, tapi harus dilanjutkan. Kalau dalam tradisi NU oh, nggak cukup ini. Silaturahim harus ada yang kedua silatul ilmi menghubungkan konektiviti dengan keilmuan kita tadi uh, Tuan Guru sudah menyampaikan yang kedua selain silaturah silatul ilmi harus ada silatul mal. Nah ini tadi beliau menyampaikan dagang dagang dan dagang ini silatul mal menghubungkan ke, apa uh, ekonomi kita bagaimana terhubung terus kemudian ada lagi jangan lupa ini ada silaturroh Ruh kita ini bagaimana juga terhubung. Dan yang terakhir, silatul amal. Tindakan kita harus satu. Silatul hanya ketemu-ketemu doang, gak akan konkret. Silatul ilmi, silatul rohim, silatul ruh, silatul amal, silatul mal, harus terbangun dengan baik. Nah, soal tadi, bu, jawabannya. <laughs> ini pasti yang ditunggu, kan? <laughs> yang dijawabannya, kalau pakai bahasa yang agak keren ya, udkhulu min abwabin mutafarriqo <tik> Masuk dari pintu yang berbeda-beda tapi tujuannya sama gitu Bu. <tik> Ini yang yang yang jelas harus dipahami. Masuk dari pintunya kita memang berbeda nih, tapi tujuannya sama. Tapi kan enggak perlu disampaikan itu dengan detail gitu loh. <tik> itu yang yang jelas itu jawabannya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana juga kita membayangkan Skenario bahwa kita juga harus melindungi yang lemah Tetapi yang kuat sebagai orang yang kuat Ini memicu kita, mem mentrigger kita semuanya Bisakah kaum muslimin memilih pemimpin yang muslim yang adil Dan kita menang Ini kan mentrigger kita Jadi kalau NO bersikap seperti itu Jangan kemudian disalahpahami bisa. Itu saja. Kalau kemudian ada statement yang lain terserah. <laughs> tapi tapi yang terpenting adalah bagaimana tetap di Indonesia kita meskipun sebagai orang Islam, kita mayoritas. Saya masih masih ingat hadisnya Rasulullah mangqata ladzimian fa ana khosmahu yaumil qiyamah. Ketika tadi sambungannya ceramahnya tuan guru. Jadi ketika apa beliau juga tadi cerita soal negara Madinah ketika Madinah ini sudah di apa, dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka yang, yang dibangun adalah pertahanan, pertahanan bersama. Ada Yahudi, ada Majusi, ada Nasrani, bangun-bangun bersama. Jangan sampai kemudian jadi anarkis, maka Rasulullah bilang, Mangkota ladhimian, siapa yang me membunuh kafir dhimmi, yang mengganggu kafir dhimmi, maka fa'ana ya kiamah, aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat, dan dia tidak akan mencium harumnya bau surga. Artinya, meskipun kita sebagai umat yang mayoritas, wajib hukumnya kita melindungi yang minoritas. Begitu. Terima kasih. Kalau soal tujuan kita tetap satu lah, insya Allah. Terima kasih. Demikian tadi para pemirsa TVmu di seluruh penjuru negeri dan di dunia yang menyaksikan acara live pada malam hari ini. Kita baru saja menyaksikan hadirnya tokoh-tokoh dari Tuan Guru, dari Ketua Umum Nautul Waton, kemudian Pak Dr. Haji Hamdan Zulfa dari Syarikat Islam, kemudian Pak Najjar Haris dari Ketua Umum PUI, kemudian Mas Imam Pitudu dari BP Nautulama. Jadi kita ingin memberikan teladan kepada... Para pemirsa, bahwa sesungguhnya kita yang pita penting adalah bagaimana kita menyatukan taswiyatul manhaj kita, taswiyatul khuroka kita, supaya terjadi persatuan umat Islam dan kita inginkan bahwa umat Islam ini senantiasa jaya di negeri yang kita cintai ini. Dan marilah para, pada kesempatan ini kita saksikan pemberian kenang kenangan atau cendramata dari pimpinan pusat muhammadiyah kepada para pembicara yang akan disampaikan oleh Yang Terhormat Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Doktor. Haji Abdul Mukti. Untuk di depan turun di, anwa, di di depan sini berbaris. Yang pertama kepada Ketua Umum PUI Persatuan Umat Islam. Kepada Ketua Umum PP Natul Watan selanjutnya, Tuan Guru Bajang. Kemudian Ketua Umum, setelah ini Ketua Umum Syarikat Islam, Bapak Dr. Hamdan Zulfa. Dan kepada Gus Imam Pitudo selanjutnya, dari PP Natul Ulama. Selanjutnya mohon berkenan, nanti setelah ini Sekretaris Umum di tengah untuk diambil gambar bersama. Para pemirsa TVMU, demikian akhir dari pengajian bulan kita pada malam hari ini dan sekarang adalah sesi pengambilan gambar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Tuan Guru Bajang, Bapak Dr Hamdan Sulubah, Bapak Nazar Haris dan Pak Imam Pitudo.